Ada juga pengusaha yang terpaksa harus mengganti menu karena kesulitan mendapatkan ikan jenis tertentu. Untuk membahas hal ini di ujung telepon saya telah tersambung dengan Director Center for Ocean Development and Maritime Civilisation Studies Muhammad Karim. Pak Muhammad, apa komentar anda? Jadi memang ini kalau saya lihat secara secara objektif ya bahwa importer ikan itu sebetulnya kan itu ada impor ilegal ya. Kemudian di Indonesia juga ini ada Produksi perikanan kita sebetulnya itu diekspor juga secara ilegal gitu. Sehingga kekurangan apa namanya? komoditas di Indonesia itu atau untuk restoran dan sebagainya itu itu bukan persoalan bahwa kita tidak ada ikan gitu dan mengharuskan impor, tetapi ada beberapa ikan yang ditangkap di Indonesia itu itu malah diekspor secara gelap bahkan yang mengekspor itu bukan pengusaha dari Indonesia tapi orang-orang dari kayak Thailand Filipina sebagainya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang harus dilakukan pemerintah sebetulnya adalah menertibkan importir-importir ilegal yang beroperasi di Indonesia dan juga kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan di Indonesia yang sampai hari ini tetap saja itu beredar begitu. Kemudian yang kedua, kalau impor ikan di, dari luar itu sebetulnya kan hanya jenis-jenis ikan tertentu yang tidak memang hidup di Indonesia atau di perairan tropis Contohnya ikan salmon, dan itu kan konsumennya tertentu gitu di beberapa beberapa apa namanya high class begitulah. Tapi kalau untuk kelas ikan kayak misalnya ikan tembang, ikan ikan patin, ikan patin itu kan sebetulnya kalau misalkan di Indonesia dikembangkan secara secara serius di sungai-sungai di Indonesia itu sebenarnya tidak ada, tidak perlu kita impor sebetulnya kerjasama ASEAN Cina itu dan dia kan e, memberikan bunga yang murah. dan mensubsidi petani ikannya, sementara kita di Indonesia tidak ada biaya seperti itu, dan tidak ada subsidi bagi petani ikan, kayak jenis patin, kemudian ikan nila, begitu kan. Jadi memang langkah yang paling strategis, kalau menurut saya, supaya pemerintah ini tidak diserboleh impor ikan, baik ikan laut maupun ikan dari perairan umum atau darat, semestinya kegiatan budidaya itu mendapat dukungan kebijakan afirmatif, Misalkan katakanlah pemerintah sekarang tidak memberikan subsidi bagi nelayan tetapi ada kebijakan dalam hal perlindungan dukungan permodalan yang sifatnya afirmatif misalnya dengan bunga rendah sehingga aktivitas budaya perikanan maupun tangkap itu bisa berlangsung dan dia memang melakukan politik damping untuk melindungi nelayannya begitu dan petani ikan di sana. Bagaimana dengan kualitas ikan impor yang dikatakan lebih baik? Sebetulnya kalau secara ekologis, kalau Vietnam itu kan produsen patin terbesar ya, itu data terbaru saya dapat dari FAO misalkan dia menguasai pasar patin dunia. Karena memang itu kan patin itu memang di kawasannya setengara hidupnya. Jadi kita di Indonesia ini memang tidak berbeda jauh dengan di, di apa namanya di Vietnam itu, karena memang itu kan dia habitatnya di sungai. Kalau dari Vietnam harganya cuma tujuh 7000 masuk ke Indonesia karena sudah ada masuk dalam skema free trade area itu, di kita kan harganya masih Rp10.000 itu ikan patin Artinya apa? Kita dari segi situ aja sudah susah bersaingan karena biaya produksinya kita lebih tinggi. E, jenis ikan tiada bedanya dengan di Indonesia. Demikian Muhammad Karim, saya Dinda Natasya.